Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna wa yardha ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana wa kudwatina wa kudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa min minal muhajirina wal ansar amma ba' cek teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan poster yang disebarkan lewat Instagram, yang diposting di Instagram, kita pada malam ini akan membahas tentang bagaimana biar tetap semangat dalam ketaatan. Kalau bahasa posternya jangan kendor, kalau bahasa pesantren istiqomah, kalau dalam bahasa pesantren, istiqomah. Kenapa materi ini penting? Karena kalau kita pakai analogi-analogi analogi kehidupan sehari-hari, sesuatu itu baru ada hasilnya kalau kita lakukan dengan istiqomah, dengan dawam. Apapun itu. Kalau kita pengen bisa sesuatu, pengen expert, pengen ahli dalam satu bidang, itu gak akan bisa ujuk-ujuk kayak mimpi gitu, tiba-tiba saya jadi seorang pembalap, tiba-tiba saya jadi seorang atlet, tiba-tiba saya jadi seorang pro gitu, gak bisa. Atau mungkin kita punya semangat, cuman gak bertahan lama. Kayak kita pengen jadi pro dalam main musik. Jadi gitaris paling keren gitu ya, semua uh, apa trik kita keluarin bisa gitu yang yang apa yang rock atau bahkan mungkin main gitarnya tuh yang ekstrim-ekstrim gitu yang kadang-kadang gitarnya ditaruh di belakang jadi main di belakang gitu ya saya pernah nonton tuh di YouTube tentang gitaris e, jalanan yang luar biasa kemampuan gitarnya <tuh> kalau nggak salah di Italia itu main gitarnya tuh menurut saya mah kayak orang pakai mystic gitu sampai kayaknya berasa di hatinya tuh agak aneh jadi mendengar dia main gitar itu kayak di sihir. Nah ini jadi jago kayak gitu tuh main gitarnya tuh udah luar biasa sampai menghayati banget. Kenapa? Karena dia tidak melakukannya dalam waktu sehari dua hari, dua hari. Mungkin dari sejak dia kecil udah main gitar. Atau orang main organ, main piano gitu sampai bisa apa? Sambil loncat-loncat atau dia nggak ngelihat lancar banget. Kita mah main lagu Indonesia Raya aja, kadang-kadang jadi fals gitu kan ya gara-gara. Enggak ahli Kok bisa dia seperti itu Karena dia latihannya dalam waktu yang cukup lama Istiqomah Begitu juga kalau kita mau ahli di bidang apapun Termasuk baca Al-Quran Kita ngafal Quran nih Pengen 30 juz Lagi semangat Soalnya baru ketemu dengan seorang Hafiz Kayak kemarin Syekh Mahmud Yang hafal Al-Quran sejak usia 14 tahun Semangat pengen ngafal Quran kayak beliau Datang ke masjid Hafal Quran sehari bisa Dua lembar, tiga lembar, sampai lima jus, udah gitu kendor. Maka yang lima jus tadi, setelah kita tinggalkan satu bulan, dua bulan, jadi nol lagi tuh. Gak jadi, kalau kita gak istiqo gak istiqomah. Tapi kalau kita istiqomah, satu hal yang sepele, asal kita istiqomahin, itu bisa jadi sesuatu. Kayak orang rajin tahajud. Orang kalau rajin tahajud, istiqomah, jadi apa? Jadi ada tanda sujud di jidahnya. Wah, itu rajin istiqomah sujud tuh. Cuman bisa juga sih enggak harus kayak gitu-gitu amat, enggak harus setahun, dua tahun sujud. Ya udah kita pakai cara instan aja. Ketika kita sujud, kita gosok-gosok gitu. Mungkin akan akan ada juga. Pas orang lihat, pas kita ketemu orang, kita mah gini aja. <laughs> Nunjukin kalau kita tuh ahli su, ahli sujud. Kenapa lo gitu-gitu aja? Enggak sih, gatal di sini nih. Kamu enggak ngomong apa-apa? apa emangnya kamu nggak ngeliat di sini nih akhirnya ujung-ujungnya terus terang gitu pengen dipuji karena dia ahli sujud tapi tetap tika, tidak akan sempurna seperti orang yang istiqomah mau pakai cara pintas instan yang gimana pun juga nggak akan pernah sama dengan hasil orang yang istiqomah makanya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya amal yang paling disukai Allah itu apa Amal yang istiqomah walaupun cuma sedikit. Amal yang paling disukai Allah itu istiqomah walaupun cuma sedikit. Dan istiqomah ini punya banyak keajaiban. Selain memang akan menghasilkan sesuatu, istiqomah itu Allah berkahi. Bahkan Allah saking sayangnya kepada orang yang istiqomah, kalau dia sesekali meninggalkan kebaikan itu, Allah tetap mencatat dia melakukan kebaikan. Contoh teman-teman misalnya, Rajin tadi uh, salat berjamaah di masjid. Istiqomah nih salat berjamaah di masjid atau taalim setiap Rabu tuh pergi ke Masjid TSM atau Al Latif taalim. Istiqomah udah setahun, dua tahun dan udah terlihat bahwa memang itu jadwal rutin dia. Itu udah menjadi lifestyle dia, udah menjadi kebiasaan dia, udah istiqomah gitu, udah melekat. Sesekali enggak bisa datang karena mungkin sakit, karena mungkin ada hajat yang lain, ada darurat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap mencatat kita melakukan kebaikan itu Kalau kita rajin tahajud Sesekali gak bangun gara-gara capek banget mungkin habis pulang dari luar kota Atau pas sakit Maka malam itu kita dicatat tetap melaksanakan tahajud Ini keajaiban istiqomah Kalau kita rajin baca Al-Quran satu juz satu hari Selama beberapa tahun Sesekali kita baca Al-Qurannya kurang dari satu juz, maka tetap dicatat dia telah bertilawah satu juz hari itu. Ini keajaiban dari istiqomah. Dan selain memang menghasilkan sesuatu, makin lancar baca Qurannya, makin banyak ilmunya kalau rajin ta'lim, makin dekat sama Allah terasa di hatinya kalau rajin tahajud. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ngelakuin sesuatu walaupun sepele, kalau istiqomah terus-menerus pasti bisa. Tidak ada yang nggak bisa dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala jika kita melakukan dengan istiqomah. Makanya banyak hal-hal yang luar biasa, mungkin kita bilang itu talent gitu ya, ke apa bakat seseorang yang bisa melakukan hal-hal yang unik gitu. Kenapa bisa melakukan hal-hal yang kayaknya mustahil dilakukan orang lain? Karena dia melakukannya tuh dalam waktu yang sangat lama. Anak motor misalnya, kok bisa dia jumping? atau sampai freestyle motornya orang bola pakai freestyle freestyle kayak Neymar misalnya kok bisa karena dia melakukannya dalam waktu yang lama. Bahkan kalau kita baca tentang apa kisah-kisah hidupnya para pemain bola kayak legend tuh misalnya sebutlah Maradona atau mungkin dulu ada Pele segala macam itu mereka bisa seperti itu setelah sekian lama. Bahkan kadang di antara mereka ada yang sejak kecil udah jadi Pemain bola gitu. Dari kayak Lionel Messi dari sejak usia 4 tahun itu udah masuk klub. Artinya mereka tidak sehari dua hari untuk menjadi sesuatu. Begitu juga dalam agama. Ketika kita pengen jadi seorang yang soleh. Solehnya itu tingkat sahabat atau tingkat tabiin. Itu bukan perjalanan sehari dua hari. Mungkin itu adalah perjalanan seumur hidup kita. Makanya coba diantara sekian banyak amal-amal soleh. Kita lihat. Kita mungkin pernah coba menghafal Quran, pernah nih coba menghafal Quran, pernah coba berdakwah di kampus, di sekolah, pernah nih coba berdakwah, pernah coba pengen tahajud deh gitu, pernah kalimat pernah ini artinya udah pernah kita udah kita tinggalkan, sekarang udah nggak kita lakuin lagi. Dari sekian banyak amal soleh yang kita lakukan, coba sekarang sebut mana yang masih kita lakukan dalam waktu yang lama. Mana yang kita istiqomahkan setelah dua tiga tahun minimal tiga tahun baru kita disebut istiqoh. istiqomah. Mungkin dari sekian banyak amal yang kita lakukan yang bertahan tiga tahun mungkin cuma satu atau dua bahkan mungkin tidak ada. Ada yang sudah kita lakukan sebulan dua bulan itu belum bisa disebut istiqomah setahun belum tiga tahun minimal maka baru kita bisa melihat insya Allah amal itulah yang nanti akan memberatkan timbangan kita di akhirat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita coba renungkan kembali pada malam ini dan kita semangati diri kita, yuk kita belajar istiqomah. Bukan cuma belajar memperbanyak amal, tetapi belajar mengistiqomahkan amal walaupun cuma satu amal sederhana, setelah amal yang wajib pastinya harus istiqomah. Ini saya bilang amal yang sunnah, kalau wajib mah gak perlu ngomong istiqomah udah pasti, masa sholat ada naik turun ya. Kalau dia sekali sholat sekali enggak, itu namanya iman bukan naik turun, keluar masuk. Kalau iman naik turun itu, kalau lagi naik nambah dengan sholat-sholat sunnah. Kalau lagi turun bertahan di yang wajib, itu iman naik turun. Kalau lagi naik imannya, selain dia belajar ta'lim, dia mungkin browsing sendiri, dia otodidak, dia baca buku yang tebel-tebel, lagi naik imannya. Kalau lagi turun minimal di batasan sholat jumat dengan khutbah, itu lagi turun. Karena itu wajib kan, seminggu sekali seorang laki-laki wajib mendengar khutbah Jumat, nasihat untuk dirinya. Kalau lagi naik iman dia puasa Senin Kamis, kalau perlu puasa Daud. Kalau lagi turun tunggu Ramadan misalnya. Kalau lagi naik iman misalnya, uh, apa ibadah-ibadah sebutlah tilawah Al-Quran juz. Kalau lagi turun dengerin uh, MP3 tilawah Al-Quran. Intinya tidak kurang dari yang wajib makanya yang wajib itu nggak perlu dibahas tentang bab istiqomah, istiqomah itu yang sunnah-sunah. begitu juga istiqomah dalam mencari jodoh harus istiqomah, dan itu kayaknya fardhu ain. kalau yang tadi mungkin sunnah ya, kalau ini fardhu fardhu ain, ditolak cari lagi. Ditolak cari lagi aja terus, atau ditolak datang lagi, ditolak datang lagi sampai dia ngeliat wajah kita itu jadi kayak horor gitu. Diblok nomor kita, kita ganti nomor, wah pantang menyerah ya, semangat 45. Nomornya diblok gak bisa telepon lagi, ganti nomor. Pura-pura SMS nyasar lah apalah, wah terus aja berusaha semaksimal yang kita bisa. Baru tertutup pintunya kalau dia sudah diakatkan dengan orang lain saya terima nikahnya berarti pupus harapannya kalau belum itu maka enggak ada enggak ada menyerah, istiqomah dan saya yakin pasti berhasil. Coba targetkan seorang cewek yang kayaknya nih levelnya level selebriti. Kayaknya bukan saya banget, tapi kan enggak masalah, kan banyak tuh postingan di Instagram seorang kakek nikah sama gadis yang cantik itu kan ya. Kayak mustahil gitu, tapi si kakek itu bisa kayak gitu karena dia istiqomah. Seumur hidup dia ngejar cewek yang yang dia sukai, ternyata setelah usianya 60 tahun baru dapat. Kan istiqomah kan? Cari aja pokoknya yang paling tinggi eh, standarnya setelah itu fast taqim, kemudian istiqomahlah saya yakin insyaallah akan ada hasil. Kalaupun gak hasil seperti yang persis kayak gitu tapi ya agak-agak mirip-mirip gitulah. lah insyaallah gak akan jauh dari yang kita targetkan. Istiqomah aja sama kayak analogi orang nabung. Nabung sehari mungkin cuma seribu rupiah satu koin gitu. Tapi kalau istiqomah selama dua tahun tiga tahun kan menghasilkan sesuatu bisa beli sesuatu yang berharga karena memang dia istiqomah daripada orang nabung dua ratus ribu udah gitu berhentinya setahun ya udah dua ratus ribu aja dibandingkan orang yang seribu seribu seribu selama satu tahun berapa tuh tiga ratus enam puluh ribuan ketimbang orang yang nabung sepuluh ribu. Setelah sebulan hilang gitu, jadinya berapa? Cuma 300, di, 300 ribu, masih mending yang istiqomah, seribu-seribu. Enggak seribu. memberatkan tapi ada hasil, ini udah ngeberatin enggak ada hasil. Begitu kaidah atau sunnatullah dalam kehidupan kita. Makanya coba kita muhasabah malam ini sekalian memotivasi diri, amal kita itu yang banyak alhamdulillah sekarang udah mulai nambah amal-amal soleh, mana sih yang kita istiqomahin? di antara amal-amal yang sunnah. karena dengan amal itulah nanti kita akan dibangkitkan. Fa may ya'mal mithqala darratin Barang siapa yang beramal, ya'mal itu dalam bentuk kalau bahasa Arab fi'lul <tik> mudhari. Kalau bahasa Inggrisnya tuh present continuous tense. Yang terus, mena, terus menerus menerus-menerus. Fa ya'mal artinya mudhari itu dilakukan secara terus menerus zarroh, walaupun cuma sekecil zarroh. artinya ada amalan sepele banget, tetapi di sisi Allah nilainya besar, kenapa? karena yakmal terus menerus dilakukan sepele gitu, cari amalan yang sepele yang paling mudah, tapi kita istiqomahin contoh misalnya salam, salamualaikum ketemu orang salamualaikum, setiap ketemu orang itu ngasih salam cuman kalau di Teks kadang-kadang bikin orang agak-agak berat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang gitu. Orang lagi nyetir kan susah jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya WRWB gitu kan. Atau ASS misalnya. Atau kalau yang lebih tepat sebetulnya jangan ASS atau WRWB. Uh, tulis saja salam. Salam itu kata-kata Nabi Ibrahim dan Malaikat ketika bertemu. Ada di Al-Quran. salamun uh, gitu ya malaikat bilang salam, Nabi Ibrahim bilang salam. Artinya kita punya amal istiqomah itu salam. Ketemu orang asalamualaikum, ketemu orang asalamualaikum, asal dia muslim asalamualaikum. Kalau ketemu cewek asalamualaikum juga tapi nadanya beda. Asalamualaikum. Ya, beda dikit gitu. Ada modus. Kenapa kamu salamin saya? Saya mah lagi belajar istiqomah salam. Jadi Terus jalan, atau dia udah punya istri, ketemu orang, salamu'alaikum. Kenapa kamu salamin dia? Kan saya lagi istiqomah. Semuanya disalah? Disalamin. Kalau perlu broadcastnya, salamu'alaikum. Dikirim ke 300 orang, salamu'alaikum. Supaya dibalas dengan 300 kebaikan. Kayak, kan saya pernah cerita, ada seorang sahabat disalamin sama Nabi. Salamu'alaikum, kata Nabi. waalaikumsalam Terus Nabi karena gak dengar jawaban, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ulangi lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi karena gak dengar jawaban pulang. Dikejar sama dia ya Rasul kenapa pulang? Saya gak dengar jawaban. Saya kira gak ada orang. Kata dia saya menjawab balasan salammu ya Rasul. Kenapa saya gak dengar? Karena saya pelankan suara supaya engkau mengulang lagi salam. Mengulang lagi. Saya berharap semakin banyak engkau mengulang salam. Semakin banyak kebaikan untuk saya. Lihat cerdasnya sahabat. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang soleh, misalnya Ustadz atau siapa, datang ke rumah kita, Assalamualaikum, gitu. Waalaikumsalam. Jangan dijawab jelas-jelas. Atau kalau ngirimnya pakai WA gitu, Assalamualaikum, kita jawabnya titik-titik-titik, gitu. Kenapa jawabnya titik-titik-titik? Biar Ustadznya ngebalas lagi, soalnya saya jawab Ustadz, cuma gak ditulis. Waalaikumsalam Ustadz, cuma gak ditulis, T tulisannya titik-titik-titik. Atau read doang, gitu. Sampai orangnya agak-agak apa e, penasaran gitu, kenapa ada masalah apa ya saya dengan dia, diulangi lagi Assalamualaikum, jawabannya e, emotikon, senyum gitu. Atau big hug, oh bahaya, bahaya itu. Intinya adalah istiqomahin, satu amalan yang sepele aja. Salam, senyum, senyum itu kan kata Nabi, La tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Walau antalqa akaka biwajhin thaliq. Janganlah kalian meremehkan amalan walaupun sekecil apapun. Meski hanya dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Itu amalan loh. Hadis riwayat Muslim. Artinya sekedar berwajah yang berseri-seri doang tersenyum ketika ketemu seseorang, itu kalau kita jaga itu amalan yang sesuatu. Itu benar-benar bisa menjadi Pemberat timbangan kita. Cuma senyum aja ketemu seseorang. Ketemu orang. Hei gimana Assalamualaikum. Seru orangnya tuh. Wah asik gitu ya. Bukan orangnya. Uh, karena emang ngeliat. Wah oh, nih kayaknya ini kurang nyunah nih. Diam-diam aja gitu. Setiap ngeliat orang. Wah oh, ini kurang. Apa. Kurang saleh Wah oh, ini kayaknya orangnya baru taubat. Ah ini mah anak baru di hijrah mah. Saya mah udah lama. Hijrah udah 10 tahun. Alhamdulillah dia mah anak baru. Jadi kita bully aja. Enggak. Setiap ketemu orang. Senyum. Ketemu orang senyum. Senyum doang amalannya tuh Nggak usah sedekah, nggak usah umroh, nggak usah hafal Quran 30 juz, coba jaga senyum doang, itu udah sesuatu. Ini karena istiqomah. Kenapa? Karena kata Allah, "Famay ya'mal ya mitsqala dzarratin khairan yara." Artinya seseorang itu dibangkitkan sesuai dengan amal yang dia istiqomahkan. Nanti kita bangkit tuh. Kan kata Allah di ayat yang di surat yang sama, "Yauma idzi yasdurun nasu" ashtatan. Apa arti ashtatan? Ashtatan itu artinya berkelompok-kelompok. Jadi pada pada hari itu di Arafah eh ya di Arafah, di padang mahsyar, manusia itu akan dikelompok-kelompokkan. Mirip seperti padang Arafah, ada orang Indonesia, ada orang Arab, ada orang Eropa, kan di Arafah mah tendanya beda-beda ya. Nah nanti di Padang Masyar, manusia juga akan dikelompok-kelompokkan, tetapi dikelompokkan bukan berdasarkan bangsa. Coba gimana ayatnya? Yaumma'idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'amalahum. Liyurau a'amalahum. Pada hari itu manusia akan dikelompok-kelompokkan untuk diperlihatkan amal mereka. Amal apa? Amal yang paling istiqomah, yang paling dawam. Jadi kalau kita... Ahli senyum, nanti kita akan bangkit bersama satu kelompok orangnya itu senang senyum. Kalau kita ahli salam, bangkit bersama satu kelompok orang yang senang, salam. Kalau kita ahli tilawah Al-Quran, akan dibangkitkan bersama orang yang para pecinta Al-Quran. Hamil Al-Quran. Ada Salim Maula Abi Hudhaifah. Ada Abdullah Ibn Mas'ud. Ada Zaid bin Thabit. Ada banyak orang yang ahli dalam ilmu Al-Quran, kita berada di sana. Kalau kita... Istiqamanya adalah suka ngomongin orang. Suka ngomporin orang. Nanti akan dibangkitkan bersama Ummu Jamil. Tabbat siyada abi lahabi watab. Nanti ada ayat. Wamru'atuhu hammala talhatab. Hammala. Hammala itu artinya senengnya itu ngomporin orang. Sehingga nanti bangkitnya bersama. Hammala talhatab. Seperti Ummu Jamil. Istrinya Abu Lahab. Kalau kita durhaka sama suami. Nanti bangkitnya bersama istri nabi. Begitu bangkit. Lihat sebelah, eh uh, siapa ini teh? Saya mah istri Nabi. Wah Masya Allah, Nabi siapa? Nabi Lut. Wah, bah bahaya. Ternyata istri Nabi, Nabi Lut. Dan apa kerjaan istri Nabi Lut? Ya gitu deh. Kerjaannya itu menghubung-hubungkan orang. Menghubungkan antara, dia ada cowok keren ini siapa yang mau itu kerjaan dia. Begitu datang malaikat. Kalau enggak salah tiga orang malaikat datang kepada Nabi Lut dengan wujud laki-laki yang sempurna, istrinya Nabi Lut langsung broadcast. Eh ada cowok keren lah di rumah saya, eh, kalian kalau aku pengen lihat ini harganya spesial. Datang tuh cowok-cowok banyak melihat mana cowok-cowok uh, keren, pas melihat wah keren banget tuh langsung dilelang sama istrinya Nabi Lut berapa satu juta ah ini mah spesial nggak ada di apa di negeri kita jarang banget ada di Italia di Italia aja kalah orang Italia aja kalah bayangin Del Piero gitu orang pemain-pemain bola yang keren Italia itu kalah sama malaikat yang turun dari langit sampai saking kerennya malaikat bisa dibilang itu seperti perempuan kayak artis Korea gitu deh cowok tapi mirip-mirip cowok gitu kan saking kerennya gitu kan ya sampai Nabi Lot mengatakan sesungguhnya mereka adalah putri-putri saya dan mereka percaya kalau itu perempuan saking so, uh, saking uh, bening nah artinya kalau dia seorang istri yang durhaka kepada suami pas bangkit kenalan dengan siapa oh, saya sama istri Nabi Nabi yang mana Nabi Nuh ah ini kan sama aja dengan istri Nabi Nabi Lot kenalan lagi kamu siapa saya ayah Nabi ayah Nabi yang mana ayah Nabi Ibrahim <laughs> Azar. Kenapa kerjaannya adalah menyuruh orang untuk menyembah berhala. Dia memfitnah manusia dengan uh, aliran sesat. Jadi kerjaannya tuh bikin aliran-aliran sesat. Ada juga yang bangkit, kenalan sama laki-laki yang keren banget. Siapa kamu? Saya Yahya alaihissalam. Oh kok saya bisa masuk ke golongan Yahya alaihissalam? Karena kamu itu rajin duduk dalam majelis ilmu. Istriqoh. Istiqomah, yoma ini yasdurun nasu aštaṭalliyur awamalahum. Pada hari itu manusia akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan amal yang paling mereka istiqomahkan. Bagaimana kalau istiqomahnya ada dua amal? Berarti dia dikelompokkan dengan orang yang istiqomahnya dua amal. Gimana amal kita begitulah kelompok kita. Makanya saya selalu bercita-cita suatu saat saya berharap bisa ketemu dengan Uh, Nuruddin Zingki bisa ketemu dengan Umar bin Abdul Aziz bisa ketemu dengan Umar bin Khattab kenapa? karena semangat Tajdid, semangat pembaharuan dalam agama, Berdakwah di jalan Allah, sehingga nanti pas bang bangkit dari kubur itu tiba-tiba kita berada dalam sebuah kelompok, ngeliat di sebelah orang gagah-gagah, mas namanya siapa? Umar, Umar yang mana ya? Umar kayaknya banyak, Umar bin Khattab wah Masya Allah Umar bin Khattab, sebelah lagi uh, A, namanya siapa A? Umar juga, ah umar banyak banget umarnya nih. Umar yang mana? Umar bin Abdul Aziz. Kan keren tuh kan ya? Ketemu lagi, eh ah siapa namanya? Saya Nuruddin Singki Ketemu orang-orang keren yang selama ini cuma kita baca di buku kisah-kisah mereka. Tiba-tiba kita berada di antara mereka. Kenapa? Karena amalan yang paling kita istiqomahin itu adalah dakwah di jalan Allah. Ketemulah dengan para da'i-da'i yang fenomenal itu. Yang legend di dalam sejarah Islam. Apa yang paling kita istiqomahin? Apalagi kalau kita istiqomahnya adalah sholat malam. Nanti ketemunya dengan Nabi Idris alaihissalam. Barisannya itu Idris alaihissalam. Barisannya itu kalau perempuan yang rajin sholat malam. Istri Nabi yang bernama Hafsoh. Kauwamah sawwamah. Kauwamah artinya orang yang selalu sholat malam. Sawwamah orang yang selalu berpuasa. Puasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis. Sehingga nanti bangkitnya bersama kauwamah sawwamah. Cewek yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Coba kita tilawah Al-Quran tentang ayat istiqomah. Teman-teman bisa <coughs> lihat di surat fushilat. Surat fushilat itu surat 41. <coughs> Ini keutamaan istiqomah ya. Surat fushilat, surat 41 ayat 30. Surat fushilat, <coughs> Surat 41 ayat 30 A'udhu billahi minash syaitanir rajim Mangga A'udhu billahi minash syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna al-lazina kalu rabbuna alllah Inna al-lazina kalu rabbuna Thumma istakamu tatanazzalu alayhim ul-malaiikatu ala ta khafu Allah tak takut, Allah tak menangis, dan saya beritahu tentang surga. Allah tak نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ فيها ما نُزُلًا Al-Ghafurur Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqamah maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian sedih dan bergembiralah dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Sebagai hidangan bagi kalian dari Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah ALLAH Ini ayat. Janji Allah kepada orang yang istiqomah Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah Atau orang yang mengatakan Ashadu Allah ilaha illallah Ashadu anna Muhammad Rasulullah Kemudian ada istiqomah Kayak kita orang yang bertaubat Kemudian kita istiqomah Istiqomah menjaga taubat kita Tidak balik lagi kepada dosa-dosa lama Kepada masa-masa jahiliyah Jangankan balik melakukan Mengingatnya pun kita malu ini berarti orang istiqoh, istiqomah. Kalau kita istiqomah bertaubat, maka taubat kita itu disebut taubatan nasuha, taubat yang murni, taubat yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena istiqomah. Begitu teman ngajak jalan lagi ke tempat-tempat yang kayak gituan, kita bisa nolak. Begitu teman ada yang minum, kita tidak ikut minum. Kita cuma nraktirin doang. Tidak <laughs> lah ya. Tidak ditraktirin, tidak ditemenin, karena menemani, mentraktir, apalagi menyediakan meramu semuanya mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang meminumnya. Orang yang minum sama eh, orang yang mentraktir, orang yang mengajak, orang yang nemenin, orang yang membuat, orang yang menyediakan mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang meminumnya. Sehingga kita enggak mau melakukan itu lagi. Terus masalah e, cewek atau cowok masalah pacaran lah ya masalah pacaran juga kita coba hijrah beneran dari pacaran menuju ke pernikahan atau menuju ke penantian yang lebih halal gitu menanti dengan sabar nggak mau terpancing lagi walaupun ada yang e, ternyata kita mengelok instagram kita tapi ada yang banyak request kita lihat oh yang request banyak yang keren keren nih eh. mau di apa terima nggak ya gitu itu kan menguji keistiqomahan kita atau apalagi ada yang SMS nyasar, teleponnya nyasar, segala macam, tanya alamat atau apa, ternyata memang lagi udah e, meng, apa, mentargetkan kita gitu. Nah ini istiqoh, istiqoh mah nggak mau balik lagi kayak gitu-gituhan. Kalaupun temen-temen doang, gak sampai temen tapi mesra. Temen sih cuman curhat panjang lebar, temen sih tapi jalan kemana-mana bareng. Jadi gak mau terus terang tapi sama-sama baper. Sampai akhirnya kayak kucuh-kucuh ya gitu deh. <laughs> eh gak tahu ya, masih muda berarti. Artinya istiqoh, istiqoh udah gak mau pacaran lagi deh. Saya mah kalau kamu mau ayo kita nikah aja gitu. Itu berarti istiqoh, istiqoh Nah apa janji Allah bagi orang yang istiqoh kayak gitu? Summa staqomu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat itu turun ke langit bumi atau turun ke dunia dan kemudian malaikat itu akan berkata kepada kita walaupun kita enggak mendengar. Tapi kadang ada yang bisa mengetahui itu lewat mimpi. Malaikat akan datang ke dalam mimpi kita dan memberikan kalimat la tahzanu wa la takhafu. Jangan khawatir, jangan sedih. Kalian enggak perlu khawatir dan kalian enggak perlu sedih. Apa yang udah terjadi, kalian enggak perlu sedih. Apa yang akan terjadi, kalian enggak perlu khawatir karena Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kebahagiaan untuk kalian, kalau istiqoh, istiqomah, pasti jadi itu sama kayak kita pengen ngecilin perut kita harus istiqomah apa? Istiqomah push up, istiqomah sit up, istiqomah makan sebelum jam 9 malam, istiqomah minum air hangat sebelum tidur, istiqomah tidur jangan lebih dari jam 11 malam, jangan begadang kalau kita enggak istiqomah, walaupun pengen banget beli semua buku-buku tentang apa cara menjaga tubuh, buku tentang fitness segala macam, kita beli majalah-majalanya tapi kita enggak istiqomah, itu hanya jadi amani, angan-angan. Jadi bedanya orang yang berangan-angan dengan orang yang beramal adalah istiqomah. Oh yeah? ya, yeah. Kita istiqomah berhenti di waktu isya, mudah-mudahan kita nanti lanjutkan lagi setelah sholat. Barakallahuliyawalakum Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahuwataala kita tadi membahas surat apa Fusulat ayat 30 tentang jaminan Allah buat orang yang istiqomah sedikit teori ya bahwa istiqomah itu ada dua bentuk ada istiqomah namanya dawam dawam itu continue, terus menerus kayak contoh-contoh yang tadi saya sebutin kita sholat tahajud, dawam. Kita tilawah Al-Quran, dawam. Kita tersenyum kepada orang lain, dawam. Kita memaafkan orang lain itu sering. Ini namanya istiqomah dalam bentuk dawam. Sesungguhnya amal yang paling disukai Allah adalah aduwa muha. Yang paling dawam. Walaupun cuma wa sedikit. Kata Nabi, Inna ahabbal amal ila Allah. Sesungguhnya amal yang paling disukai Allah itu adua muha yang paling dawam, yang paling kontinu. Wa in kallat walaupun cuma sedikit. Fama ya amal miskolateratin khairan ya Itu satu makna istiqomah. Yang kedua makna istiqomah itu artinya mustaqim on the track, tidak Mencela-mencela gitu, enggak ke kanan, enggak ke kiri yang dia kadang-kadang gagal fokus. Jadi makna istiqomah fokus aja, on the track aja, enggak usah keluar dari jalur yang sudah Allah buat. Ibarat kereta api mah tetap di atas relnya, enggak keluar dari rel, maka itu juga makna istiqomah. Kayak kita lagi sakit, kemudian kita berobat ke dokter, itu masih on the track? Masih? Masih ya, karena medis itu ilmiah dan ilmiah itu dibolehkan dalam agama. Datang ke dokter, ternyata belum ada hasil, belum ada perubahan, masih aja sakit. Terus kita datang ke terapis, kita minum herbal. Selain obat-obat yang medis yang dari konvensional, kita minum herbal juga yang holistik. Itu juga masih on the track. Yang gak boleh adalah ketika kita dokter mungkin mengatakan, ah oh, ini udah, udah parah, suruh pulang aja dan makan aja apa yang dia suka. Atau kemudian terapi juga gak ada hasil, gak ada perubahan, gak ada progres. Akhirnya kita datang ke orang pintar. Datang ke dukun. Nah ini berarti gak istiqomah. Kalau kita istiqomah, kita terus saja berikhtiar dengan ikhtiar yang Allah bolehkan. Kayak misalnya kita kerja, cari aja pekerjaan yang halal. Walaupun ujiannya banyak tapi tetap aja di situ. Ini namanya on the track. Nah ini mustaqim. Ini insya Allah orang yang summastakomu. Kemudian mereka istiqomah makna yang kedua ini lebih besar dan lebih penting daripada makna yang pertama. makanya ada orang yang hidupnya mungkin amalannya nggak banyak, tetapi dia nggak berbuat dosa, tetapi dia nggak melanggar syariat Allah. dia bukan ahli tahajud, bukan ahli puasa, bukan ahli ibadah-ibadah sunnah, tetapi dia nggak pernah melanggar uh, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. berarti dia orang yang istiqomah, udah on the track tuh. kayak cewek misalnya pakai jilbab. Ketika dia di rumah mungkin biasanya buka jilbab. Apalagi kalau tinggalnya di Jakarta, di Surabaya yang panas gitu ya. Di rumah pengen buka jilbab biar gak gerah. Tapi sesekali datang sepupu ke rumah kita. Datang sepupu-sepupu kan bukan muhrim kan ya. Sehingga kalau di depan sepupu harus menutup aurat. Nah dalam keadaan panas-panas kita tetap menutup aurat kita. Walaupun dalam keadaan gerah kita tetap menjaga aurat kita. Itu namanya istiqomah. Tidak keluar dari garis yang Allah Subhanahuwataala buat. Nah, orang-orang yang bisa istiqomah dengan dua bentuk istiqomah ini Allah kasih garansi. Allah kasih garansi. Allah kasih jaminan. Allah kasih janji. Apa janji Allah? Pasti dia akan sukses. Kata Allah, 'Gak usah khawatir dengan janji Allah. Allah Ta'ala wahai Tahzannu, nahnu auliaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah.' Jangan khawatir, kamilah penolong kalian di dunia dan di akhirat. Itu janji Allah SWT. Kalau kita baca ayat tadi, Allah bilang, la لا تخوف ولا تحزانو. Jangan khawatir, jangan sedih. Kamilah awliya hukum, penolong-penolong kalian di dunia dan di akhirat. Allah pasti tolong. Apapun masalah kita, jangan pernah terpeleset. Apapun ujian dalam hidup kita, jangan pernah melenceng, jangan belok arah, jangan apalagi sampai U-turn gitu ya, balik lagi ke masa jahiliyah, jangan, tetap aja istiqomah. Maka Allah mengatakan, nahnu awliya hukum, kami pasti akan menolong kalian. Itu garansi dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita belajar yakin sama jaminan Allah itu, lebih daripada kita yakin kepada hukum gravitasi. Ini saya tanya ke teman-teman. Kalau saya lempar batu ke atas, kira-kira batu itu akan gimana? Jatuh ke bawah? Yakin? Berapa persen yakinnya? ya? 100 persen. Berarti gak mungkin batu itu ngambang gitu ya. Saya lempar ke atas. Di bumi tapi ya, bukan di bulan. Di bumi saya lempar batu ke atas. Apakah batu itu akan jatuh ke bawah? Ada yang berani bertaruh Batu itu akan ngambang atau akan ngapung di udara gitu. Ngambang. Ada yang berani? Sekarang saya tanya. Siapa yang mau bertaruh seratus juta. Bahwa batu yang saya lemparkan itu akan jatuh ke bawah. Ada yang berani bertaruh seratus juta? Kalau dia jatuh ke bawah nanti. Yang bertaruh itu akan dapat dua ratus juta. Berani? Tapi kalau gak jatuh ke bawah. Seratus juta itu hilang. Berani gak? Ne, mic ya? Ada yang berani bertaruh? Kalau mic ini jatuh ke bawah, berarti dia dapat 200 juta. Kalau enggak jatuh ke bawah, 100 juta dia tuh hilang. Ada yang berani atau pakai handphone taruhannya deh. Ada yang bawa iPhone 6? Atau yang ada yang 7 ya? 7 apa 6 sih? 7. Ada yang bawa Samsung Note 7? Udah ditarik ya? Ya udah. Ada yang bawa Samsung Note 5 aja gitu atau apapun dah Telef uh, handphone yang harganya di atas 5 juta. Kasih ke sini. Terus kita taruhan nih. Kalau saya lemparkan mic ini, kalau dia jatuh ke bawah berarti teman-teman dapat dua handphone yang serupa dengan itu. Kalau enggak jatuh ke bawah, handfnya diambil. Berani enggak bertaruh? Enggak berani ya? Berarti Anda meyakini saya sebagai seorang magician. Saya mah bukan magician, saya mah bukan tukang sulap, beneran gitu. Artinya kita yakin banget bahwa kalau kita lempar batu, batu itu akan jatuh ke keba bawah. Gak ada cerita batu itu akan ngambang kecuali pakai sihir atau pakai magic. Kita yakin banget batu itu akan jatuh ke bawah. Harusnya kita yakin kepada Allah lebih daripada kita yakin kepada gaya gravitasi. Kepada hukum alam, kepada batu yang jatuh ke bawah. Karena sesungguhnya batu yang jatuh ke bawah itu pasti menurut hukum ilmiah. Tapi hukum ilmiah itu di tangan Allah subhanahu wa taala Masih bisa ditaklukan dengan hukum magic. Hukum ilmiah itu batu kalau dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Tapi dia masih bisa dirubah dengan magic, dengan sihir. Gak jatuh ke bawah, dia ngambang di atas gitu. Tapi walaupun itu kita masih yakin yang namanya batu kalau dilempar ke atas itu pasti jatuh ke bawah. Kenapa kita gak yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kekuasaannya itu tidak ditaklukkan oleh apapun. Oleh magic gak bisa, oleh sihir gak bisa, oleh ilmiah gak bisa, oleh apapun khurafat gak bisa, oleh mitos gak bisa. Hukum Allah lebih mutlak dan janji Allah itu lebih pasti daripada batu yang jatuh ke bawah. Lebih pasti. Sehingga kalau teman-teman ada masalah... Istiqomah lah. Kok masih kuat sih dengan istiqomah? Soalnya saya yakin sama janji Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Kami akan menolong kalian di dunia dan di akhirat. Saya yakin sama janji Allah. Tapi kan, tapi kan, tapi kan gitu. Gak ada tapi, pokoknya saya yakin. Seperti kamu yakin kalau batu itu dilempar, akan jatuh ke ke bawah. Saya kasih analogi lain. Real Madrid datang ke Indonesia. Terus main bola lawan klub anak-anak e, ta'lim hari Rabu. Nih kita semua di sini nih bikin e, kesebelasan. Kita pilih di antara kita di sini. Kebetulan di sini mungkin nggak ada anak persib, nggak ada atlet-atlet pro lah ya. Kita yang biasa-biasa aja main bola di jalan gitu. Kita bikin kesebelasan lawan Real Madrid yang udah mungkin juara Eropa gitu. Kira-kira kalau ada taruhan kita mau bertaruh megang siapa? Mega Real Madrid. Yakin saya lo kipernya. Saya doain enggak akan masuk. Begitu si Cristiano Ronaldo deketin, tak sumpahin lo. Enggak berani kan? Enggak bertaruh ke siapa? Real Madrid ya. Berani bertaruh apa, pakai apa? Ini lawan anak-anak Rabu nih, anak-anak taklim Rabu. Kira-kira teman-teman kalau misalnya kita lawan Real Madrid, terus ada taruhan, Mega Real Madrid berani pakai apa? Pakai Avanza berani? 100 juta siap insyaallah 100 juta ah masih ragu oh berarti masih kemungkinan kita menang gitu ya lawan Real Madrid ya nggak ada kemungkinan menang lawan Real Madrid mah gimana pun kita berdoa tahajud gitu kecuali dengan seizin Allah ya kalau hanya mengandalkan hukum ilmiah itu nggak mungkin kita menang kecuali tiba-tiba eh, Cristiano Ronaldo jadi apa diare kemudian Benzema tiba-tiba demam, panas dingin, wah kenapa ini kena penyakit semua, mungkin tapi kalau normalnya ilmiahnya gak mungkin anak-anak taklim rabu mengalahkan Real Madrid kalau Real Madrid mainnya serius, sehingga kita berani bertaruh, ah Avanza saya saya taruhin judi gitu, karena saya pasti akan dapat dua Avanza, seharusnya kita berani bertaruh tentang masa depan kita dan naruh pilihan kita tuh di Allah, Kenapa kita gak berani bertaruh untuk Allah. Ini masa depan nih saya pertaruhkan nih. Kalau saya gak pacaran apakah saya tetap akan bisa menikah. Taruh aja pertaruhan pertaruhannya sama Allah. Allah bilang siapa yang istiqomah kami tolong dia. Aduh kalau saya putusin ntar dia sama yang lain gimana ya. Gak usah khawatir udah aja pertaruhkan masa depan kita sama Allah. Nanti kita akan bilang untung dulu saya putusin. Untung dulu saya putusin. Itu pengalaman pribadi. Untung dulu saya diputusin. Bukan putusin, untung saya dulu di, diputusin. Kalau gak diputusin, saya mungkin gak ketemu dengan istri saya yang sekarang, yang bidadari saya banget. Untung saya dulu diputusin, sehingga saya ketemu dengan bidadari. C. Hashtagnya C. Yakin aja sama Allah, pokoknya kalau misalnya ada pertaruhan hidup, pilihan antara uh, halal dan haram, kalau antara halal dan haram tuh enggak usah sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh itu berlaku hanya untuk yang halal dan halal tapi kita bingung mana yang terbaik. Kalau yang satu halal dan satu haram, eh ntar dulu saya istiqoroh dulu nih yang pilih yang halal apa yang haram. Enggak perlu itu mah, kalau halal haram udah aja pilih yang halal, antara benar dan salah pilih yang benar. Enggak perlu istiqoroh, ntar dulu ya saya mau tanya ke ustadz dulu, ustadznya bilang pilih yang halal. tuh. ntar dulu kan ustadznya baru satu saya pengen memilih jumhur ulama, mayoritas ulama gitu. Udah gak perlu yang kayak gitu-gitu, karena udah jelas halal dan haram. Pilihlah Allah, Allah pasti akan menjamin kehidupan kita. Sama kayak kita misalnya punya iPhone, rusak nih, pengen diservis. Kalau kita servis di iPhone, itu dikasih garansi ya, sehingga kalau rusak lagi pasti nanti gratis. Tapi kalau kita servis di selain iPhone, di tempat-tempat biasa, servis yang biasa, gak ada garansinya kecuali garansi toko doang gitu, paling tiga hari, itu juga kalau ada. Kira-kira kita, kita akan milih garansi yang mana? Akan milih servis di mana nih? Di iPhone yang resmi. Supaya ada garansinya. Allah subhanahu wa ta'ala. Pemilik alam semesta. Dan Allah yang menggaransi alam semesta. Makhluk kalau ngasih garansi pasti bohong. Gak mungkin makhluk bisa memberi garansi hidup kita. Karena dia bukan pemiliknya. Orang hidup dia aja lillah punya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya belajar tafakur, ingat-ingat. Wah. Batu kalau dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah saya yakin, masa Allah saya gak yakin? Padahal Allah itu lebih pasti daripada batu jatuh ke, ba ke bawah. Real Madrid kalau lawan satu klub biasa saya pegang Real Madrid, masa saya gak pegang Allah tentang taruhan hidup saya? Karena Allah itu punya track record yang jauh lebih keren daripada Real Madrid, kenapa kita pegang Real Madrid? Karena dia selama ini kita lihat track recordnya itu selalu menang ya dalam banyak pertandingan terutama juara Eropa misalnya kenapa kita gak pegang Allah, bukankah Allah pencipta alam semesta, pemelihara alam semesta, Allah udah banyak nolong orang-orang yang istiqomah di jalannya, itu gak jadi bukti gitu, afala ta'akilun, tidakkah kalian berfikir, e, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian mentafakuri, kulsiru fil art, berjalanlah di muka bumi dan lihat, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebesaran di dalam cerita-cerita umat terdahulu, itu teman-teman, Makanya kita coba belajar istiqomah. Pertama, dawam dalam amal soleh, Yang kedua, on the track. Jangan keluar dari jalur selama jalur itu masih diridhoi Allah, kita terus saja. Enggak usah khawatir karena track itu pasti akan membawa kita kepada ridho Allah dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dengan kisah Ibu Musa? Nanti sekali-kali di rumah coba baca surat Al-Qasas ya di surat Al-Qasas itu ada kisah bagaimana Allah menolong ibu Musa ketika ibu Musa mengikuti cara Allah. Jadi ceritanya kan Musa itu lahir di Mesir pada tahun ketika gak boleh melahirkan anak laki-laki dari Bani Israel. Jadi kalau anak laki-laki lahir itu akan dibunuh sama Fir'aun. Kakaknya Musa Harun Lahir di tahun yang boleh lahir anak laki-laki, jadi selang-seling, setahun boleh, setahun gak boleh. Harun lahir di tahun yang boleh lahir anak laki-laki, jadi dia gak ada apa-apain, selamat. Giliran Musa ujiannya kalau bahasa kita mungkin uh, apa uh, nasibnya adalah dia lahir di tahun gak boleh melahirkan anak laki-laki. Itu apesnya Musa. Sehingga akhirnya ibunya karena melahirkan anak laki-laki khawatir terhadap keselamatan anak laki-laki. Langsung dibawa lari, tinggallah di pesisir sungai Nil. Lari dari perkampungan Yahudi. Karena perkampungan Yahudi udah semuanya ketahuan kalau ada yang hamil dan mau melahirkan. Akhirnya dia lari ke pesisir sungai Nil. Tiba-tiba suatu malam dia bermimpi, Allah bilang dalam mimpinya kasih ilham. Hanyutkan putramu ke sungai Nil. Jangan khawatir, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Itu Janji? Allah. Pertama malam mimpi Masih ragu gitu Ini benar gak ya ilham Jangan-jangan ini bisikan setan Datang ke ulama Yahudi Ulama Bani Israel Eh saya mimpi kayak gini Kata ulamanya Benar itu mimpi ilham dari Allah Hanyurkan putramu ke sungai Nil Tapi seorang ibu kan susah Perasaan ibu kan dalam luar biasa Cintanya paling besar Sehingga masih mikir Malam kedua mimpi lagi tuh Hanyurkan putramu ke Sungai Nil. Malam ketiga mimpi lagi. Setelah makin mantap, akhirnya Ibu Musa bikin keranjang gitu. Bikin keranjang terus Musa ditaruh di dalamnya, ditutup, dihanyurkan ke Sungai Nil tapi diikat pakai tali. Tes dulu gitu. Trial dan apa? Try and error gitu deh. Jadi trial dulu dihanyurkan, ditarik lagi, masuk air enggak ya? Oh, ternyata enggak masuk air. Hanyutin lagi, ditarik lagi. Oh, ternyata enggak masuk air. Akhirnya dihanyurkan udah dilepas talinya. Begitu dihanyutkan, sungai Nil itu kan panjang banget ya, melintasi dua negara, Mesir dan Sudan, dua negara. Ketika dihanyutkan Ibu Musa langsung merasa kehilangan, aduh putraku, kekasihku, jantung hatiku udah hilang di bawah, di bawah arus. Bayangin kita kadang-kadang berpisah dengan anak kita, sehari aja tuh udah kangennya minta ampun. Eh kita, saya, <laughs> maaf yang belum punya anak, saya kalau lagi umrah tuh ya. Baru berangkat ke Jakarta mau naik pesawat itu di jalan di tol itu udah kangen udah telepon. Kata anak, babang kenapa telepon kangen sama Aisyah, kangen sama Mariam gitu. Terus satu hari di Mekah udah telepon feed call gitu. Terus minta apa foto yang lagi tidur. Karena foto anak lagi tidur itu polos banget. Bikin baper banget kan. Dia lagi tidur dengan wajah polosnya. Wah pengen kangen pulang. Padahal kita tahu 10 hari lagi kita akan ketemu dengan mereka. Tapi kangennya luar biasa. Gimana kalau perpisahannya itu gak tahu kapan akan bertemu lagi. Kan itu berat. Berpisah untuk ketemu lagi aja berat. Apalagi berpisah gak tahu akan ketemu kayak gimana. Kecuali karena iman. Dilepaskanlah Musa hanya di sungai Nil. Untuk menghindari fir'ah. Firaun, Eh kodarullah, takdir Allah ternyata setelah hanya di sungai Nil itu malah masuk ke selokan yang mengarah ke tempat pemandian keluarga Firaun. Menghindar dari Firaun, eh malah Allah datangkan kepada Firaun. Coba skenario Allah, Allah itu cerdas. Hakimun, maha bijaksana. Dan Allah itu wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka merencanakan rencana jahat, Allah juga punya rencana dan rencana Allah yang paling baik. Terserah mereka orang-orang musuh itu mau rencanain apa. Akhirnya didatangkan Musa hanyut masuk selokan mengarah ke pemandian keluarga Firaun. Tiba-tiba ditemukan oleh dayang-dayang Firaun ada keranjang yang ngapung-ngapung di air, kemudian diambil pas dibuka ternyata bayi. Lucu banget. Namanya juga bayi nabi, punya aura yang luar biasa. Bayi model aja karena apalagi bayi na, nabi. Ini bayi akan jadi cover boy, misalnya akan jadi misalnya cewek apa. Ini bayi na, nabi yang dipilih dari langit jadi duta Allah Subhanahu wa taala, itu punya aura yang semua orang kalau ngelihat jatuh hati. Langsung dibawa kepada istri Firaun. Ketika istri Firaun melihat langsung jatuh hati dan dengan takdir Allah, istri Firaun belum punya anak. Nanti dia baru punya anak setelah mengangkat Musa sebagai anaknya baru nanti punya anak. Mungkin jadi kayak uh, apa uh, dipancing gitu. Nah, karena istri Firaun enggak punya anak, dia pengen banget punya anak laki-laki. Begitu dapat bayi Musa, langsung didekap dibawa kepada Firaun. Kata istri Firaun, "Qurratu 'ainin li wa Ini anak ini menyejukkan hati saya dan hati kamu. Kata Firaun, "Laqilalia." Dia menyejukkan hati kamu, hati saya enggak." Kata Firaun. Dan Firaun itu by the way, bukan orang bodoh ya. Dia itu raja dan dia tahu bahwa ini anak Bani Israel yang sengaja dihanyutkan supaya tidak dibunuh. Dia tahu banget. Makanya akhirnya Firaun mengatakan, akan saya bunuh anak ini. Kata uh, istrinya, jangan-jangan jangan kita gak punya anak. Minimal kamu tahan dulu sampai saya puas dengan anak ini. Sampai dia besar. Kata Firaun, ya sudah kita tunggu aja waktunya. Pokoknya saya akan bunuh dia. Tinggallah Musa di dalam istana, Firaun dilindungi oleh Asia. Baru hari pertama tinggal di sana Musa nangis karena pengen susu. Akhirnya Raja mengumumkan sebuah sayembara, bikin audisi, audisi menyusui bayi Raja. Dan nggak tahu kalau itu bayi yang pungutan. Dikira itu bayi Firaun anak Raja. Siapa yang bisa menyusui bayi Raja akan dikasih hadiah yang sangat banyak dan dapat kedudukan di sisi Raja. Mulailah ibu-ibu yang ada di Mesir pada daftar ikut audisi menyusui. Wah wow, daftar ada ratusan orang daftar pengen nyusui mu, musa bayangin cara Allah memperlakukan hambanya. Yang tadi mungkin nyusunnya aja apa diam diam, sekarang orang mendaftar untuk nyusui dia. Kalau kita istiqomah, Allah akan datangkan banyak orang untuk menolong kita. Kalau kita istiqomah, orang akan ngantri untuk membantu kita. Orang akan meminta Tolong saya aja yang mau bantu kamu Saya aja yang mau bekerja sama dengan kamu Saya aja pengen ngasih manfaat buat kita Kalau kita istiqomah Allah akan datangkan orang untuk memberi manfaat kepada kita Bahkan ngantri kalau perlu dia daftar Kalau perlu dia bayar untuk bisa nolong kita Kalau kita istiqomah, istiqomah. Akhirnya ibu-ibu pada ngantri Ternyata ibu Musa juga ngutus Ngutus tetehnya Musa Musa kan punya AA punya teteh ya AA Musa siapa? Harun itu ahahnya Musa. Tetehnya gak disebutkan namanya. Nah nah tetehnya Musa ini <coughs> mengikuti perkembangan tentang adiknya. Udah sampai di mana? Ternyata pas adiknya masuk ke istana dia kaget banget. Gimana nih nasib adik saya pasti akan dibunuh. Dia intip-intip berita di pasar. Ternyata dia dengar berita lagi ada audisi. Ibu menyusui. Langsung dia daftar. Saya juga mau daftar. Tapi dia di antrian paling belakang. Begitu satu demi satu ibu-ibu datang mendekat Musa. Musa nangis kejar-kejar gitu. Kejar-kejar apa? Bahasa Sundanya teh. Wah kejang-kejang gitu kan ya nangis, nangis pokoknya nggak mau aja disusuin datang ibu yang kedua nggak mau datang ibu yang ketiga Wah ini ibu kayak gini mas saya nggak mau nyusui sama dia ah, terus saja Musa nggak mau menyusui sampai ada puluhan mungkin ratusan ibu-ibu menyusui Musa nggak mau satupun sampai giliran terakhir itu tetehnya Musa begitu datang. Orang-orang kerajaan bingung ini anak ABG tapi mau menyusui kamu ngapain ke sini? saya pengen daftar juga kamu gak bisa menyusui untuk apa bayi itu enggak saya bukan mau menyusui mau menawarkan seorang ibu susu yang baik akhirnya dia datang kepada Asia istri Firon bilang maukah kalian aku tunjukkan seorang ibu yang bisa menyusuinya dan mendidik dia dengan baik. Kata Asia karena udah enggak ada pilihan, ya sudah datangkan ibu itu ke sini kalau dia bisa saya kasih hadiah besar. Datanglah ibu Musa dibawa sama tetehnya. Bu, bu, bu, Adik udah ketemu di mana? Di istana Firaun. Ha. <laughs> <Gitu. laughs> kan ini kayak di sinetron gitu kan? Hmm, gitu kan lawang sinetron kita mah suka bengong gitu kan ya. Bengong dulu ada berapa detik gitu bengong kalau di sinetron teh. Wah, di sana Firaun diapain? Enggak lagi mau nunggu ibu susu dan tidak ada yang mau disusui oleh Musa. Makanya ibu datang mudah-mudahan ibu bisa menyusui adik. Datang ibu Musa. Datang eh uh, nanya, "Ibu dari mana?" Uh, dari Garut. <laughs> Wah, jauh ya perjalanannya. Gimana keadaannya di sana? Alhamdulillah sekarang bantuannya banyak, alhamdulillah ya dari pemuda hijrah ya barakallah ya teman-teman pemuda hijrah kampanye dikit lah iklan iklan iklan balik lagi tadi sampai di mana sampai garut ya nah udah gitu ditanya sama Asia ibu dari mana dari negeri sesuatu negeri gitu udah dibawalah Musa didekap oleh ibu Musa sambil menangis, disusui, mau ternyata, gimana gak mau ibunya sendiri kan? Begitu bisa disusui, Asya langsung jatuh hati kepada ibu Musa, dan memperlakukan keluarga Musa seperti keluarga istana, langsung dikasih hadiah emas yang sangat banyak, kata Asya, wah ibu bawalah keluargamu semuanya, tinggallah di istana, mudah-mudahan ibu bisa menyusui anak saya, dan mendidik anak saya, dia gak tahu kalau itu ibunya sendiri. Sehingga sejak saat itu, Musa, tetehnya Musa, AA-nya Musa, Abahnya Musa, maknya Musa, semuanya tinggal di istana, coba bayangin. Sekarang saya mau tanya, bayangin kalau Ibu Musa gak istiqomah, gak mau ngikutin track yang Allah buat, maka mungkin Musa seumur hidupnya dalam keadaan buronan. Ya kalau gak ketemu, gimana kalau ketemu, akhirnya dibu dibunuh. Tapi karena Ibu Musa itu mengikuti track yang Allah buat, mengikuti cara Allah, walaupun cara itu terlihat di awalnya itu ngeri gitu, gak masuk akal. Tapi gak usah khawatir, itu hanya awalnya. Karena endingnya Allah jamin nahnu awliya hukum kami pelindung kalian. Enggak usah khawatir. Banyak dari kehidupan kita tuh kayak gitu. Di awalnya kalau kita ikut cara Allah, aduh kayaknya susah. Eh. Penghasilannya cuma sedikit. Sedangkan yang subah itu penghasilannya besar. Itu memang kelihatannya awal kayak gitu. Tapi yakinlah endingnya, nanti closingnya, pasti akan nahnu awliya hukum kami yang akan menolong kalian. Sehingga istakim kata Nabi. Innaladzina kalu rabbunallah... Summa orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah kemudian dia istiqomah di jalan Allah nah nuauliaukum filhayatid dunia wafilakhir itu yang di, kita baca di dalam surat Al Qosos sama kayak cerita yang saya berkali-kali omongin cerita Siti Hajar itu gara-gara istiqo -gara istiqomah maka teman-teman